Bapak-Ibu, ik Allah. Yang berikutnya kehadiran Rasulullah SAW juga menjadi isyarat kalau kiamat telah dekat. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, Bu'aithu'an wasa'ah kahatein. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti celunjuk dan jari tengah. Ini Rasulullah mengibaratkan begini, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Antara beliau dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau berkata apa? Antara kita dengan kiamat, Kalau saya melipat jari tengah saya, pak Noes kelihatan. Kalau jari tengah dilipat, berarti tinggal apa, bapak ibu? Tinggal telunjuk. Kalau sudah telunjuk, artinya waspadalah, kiamat telah dekat. Barangkali kita lah generasi di mana tanda-tanda besar kiamat akan datang. Ya, banyak tanda-tanda Rasulullah sampaikan yang menunjukkan kiamat telah dekat. Bahkan ketika tanda-tanda itu saya kaji, justru bukan telah dekat dengan kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi tidak lagi bicara dekat atau jauh, tapi kita bicara di pintu gerbang kiamat. Kalau pintu gerbang kiamat sudah dibuka, dan kita berada di tengah-tengahnya, apabila waktu dalam skala tahun itu penuh dengan tipu daya dan tipu musrihat. Indikatornya ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama, yukadda Didustakarnya orang-orang yang jujur Orang yang berkata benar dibohongi Bahkan dizolimi Ya dikebiri hak-haknya Sudah terjadi belum? Sudah Contohnya jelas sekali bagi kita Bagi kita PKI ini kan ancaman Bagi keutuhan NKRI Ideologi sesat dan zolim, kejam Fakta-fakta berdarah dalam sejarah Lahirnya bangsa ini PKI menebar teror Ya, yang diancam para ulama, kaum muslimin, karena cuma umat Islam yang tahu kalau mereka ini berbahaya. Ya. Jika ada ulama mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa ini akan bangkitnya kembali PKI yang berbahaya. Kira-kira dia pengkhianat bangsa apa pahlawan bangsa? Dan itu faktanya sudah ada, dia berjasa tidak sama negara. Harusnya berjasa, faktanya sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Bukan PKI-nya yang diusut, malah ulama ini yang ditangkap dan dipenjara. Maka jika ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang Quran Sunnah, yang cinta tanah air ini malah dibohongi, dituduh anti-NKRI, dituduh intoleran, dituduh anti-Bineka ika, maka para pembohonglah yang akan dibenarkan. Itu yang kedua. Waiyusudda ku fihal kadib, dibenarkannya para pendusta. Para pembual, ya itu dibenarkan dan diikuti, aman mereka. Saya pernah diundang ceramah di sebuah lapas, yang namanya penjara kan, image-nya tempat orang-orang ya buruk orang-orang penjahat, ya sampah masyarakat, itulah sebutan-sebutan bagi penjara. Saya ketemu sama Presiden PKS, ya, ketemu dengan Pak Surya Dharma Ali mantan Menteri Agama. Ketemu sama Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum Ningrum. Nah, sudah pada tahun ini di mana penjara Penjara penuh dengan orang-orang yang soleh. Sementara di luar penjara penuh dengan para penipu, pembual, pengkhianat, penzolim dan sebagainya. Dunia sudah terbalik. Ini dua tanda tadi. Kalau kita berada di pintu gerbang, kiamat. Yang ketiga, Wayu'ta manufiyal ha'in. Para pengkhianat, para pendusta diangkat menjadi penguasa, pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi belum? Tiga-tiganya sudah terjadi. Orang jujur didustakan. Para pendusta dipercaya. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin satu bangsa. Itu indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Bukan dekat lagi dengan kiamat. Baik, berapa masalah kalian? Nah, itu skalanya Tahun. Sekalanya tahun, sekarang Rasul bicaranya sekalanya hari Kalimat awalnya sama Bainaya daisah, di pintu gerbang kiamat la'ayamun Akan muncul hari demi hari yang buruk Ciri-cirinya apa? Tiga juga kata Rasulullah Yurfawfiha al-ilmu, itu yang pertama Diangkatnya ilmu dari muka bumi Yang kedua, kedua wayang zilufiha al banyak turunnya kejahiliahan di mana-mana, dan yang ketiga, wayak surufiha al harjo banyak alharad di mana-mana.